الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حديث Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul kembali di kompleks Masjid Raya Pondok Indah ini mengikuti gemar Ramadan dan dengan tidak terasa Waktu telah mengantarkan kita memasuki tahun 1998. Tahun yang selain penuh peluang dan harapan juga penuh dengan tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan. Bahkan sebagian besar orang bilang Tahun ini tahun sulit Yang punya duit sulit Apalagi yang kagak punya duit Pengusaha besar sulit Apalagi pengusaha kecil Karena itu kita sama-sama berdoa Mudah-mudahan Pemerintah kita Diberikan kekuatan oleh Allah Untuk membawa kita rakyat dan bangsa Indonesia ini Keluar dari kesulitan ekonomi Yang kita hadapi sekarang ini Amin Ya Rabbal Hadirin Kemarin tahun baru kita merasakan begitu diumumkan bahwa tempat-tempat hiburan tidak boleh mengadakan kegiatan terasa nikmatnya suasana tahun baru tidak ada hura-hura korban berkurang tindakan-tindakan kejadian-kejadian kriminal pun menurun ini artinya apa Ternyata kalau pemerintah mau menggunakan wewenang dan kekuasaannya, gampang kok meredam kemunkaran. Baru gubernur mengeluarkan surat keputusan, Diskotik-diskotik, tempat-tempat liburan, tidak usah mengadakan acara tahun baru. Ternyata aman, tentera, nyaman, nikmat. Betul? <Syukur> Jadi saya yakin betul, kalau misalnya Menteri Perindustrian mau mengeluarkan surat keputusan, seluruh pabrik minuman keras dilarang di wilayah hukum Republik Indonesia aman. Betul Seorang bijak pernah bilang Segenggam kekuasaan Lebih efektif daripada Sekeranjang kebenaran Dan oleh karena itu Dengan nuansa Ramadan Seperti ini Mari kita merenung Saudara hadirin yang saya hormati Saya kembali Sekarang ini zaman sulit Betul harga-harga naik. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah mengingatkan, "Walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusiw was Kami akan uji, kami akan coba kamu semua dengan apa?" Pertama minal khauf diuji dengan rasa takut. Sekarang ini suasana seakan serba tidak menentu. Betul? Yang pengusaha takut kalau bakal bangkrut. Yang karyawan takut kalau kena PHK. Yang pejabat takut kalau enggak kepilih lagi. Wa lanaddu'annakum bi syai'im minal kami akan uji kami akan coba kamu dengan sebagian kecil dari rasa takut yang kadang-kadang takut itu tidak beralasan Ibu bapak saudara-saudara hadirin selain rasa takut wa nakshin amwal kekurangan harta betul kekurangan harta akibat apa lapangan kerja sulit persaingan hidup makin tajam kadang-kadang hukum laut pindah ke darat tahu hukum laut itu di laut itu biasa paus makan tongkol tongkol makan bandeng bandeng makan seler seler makan teri yang bingung terik saya makan apa <SILENCIO> Yang besar makan yang kecil Yang kecil tambah meranak Betul <SILENCIO> Oleh karena itu saudara-saudara Allah akan uji kita Dengan sebagian rasa takut Kekurangan harta Buah-buahan Kekurangan jiwa yakni Kematian dan Allah mengingatkan sabirin. Gembirakan orang yang sabar menghadapi segala macam ujian Ini pertama Menghadapi masa sulit seperti sekarang ini Kunci pertama adalah sabar Apa? Dengan tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita masing-masing Tadi tengah hari saya lewat sini Saya lihat adik-adik saya Berkeringat jual koran Jual majalah Pipirnya kering karena puasa Hati saya membatin Adikku kau jauh lebih mulia Daripada tuan-tuan berdasi bagus Berkemeja licin Tetapi kerjanya cuma ngeruk uang rakyat Kerjanya cuma ngebohongi rakyat Korup sana ambil sini Sikat sana hantam sini Tidak ada pekerjaan halal yang hina Karena itu menghadapi kesulitan-kesulitan sekarang ini Kunci pertama adalah sabar Apa? Apa? Bagaimana orang yang sabar? Ayat selanjutnya menjelaskan ini namanya tafsirul ayat bil ayat. Ayat menjelaskan ayat. Alladzina iza'a sohabathum musibah. Orang yang sabar adalah orang-orang yang kalau mendapat musibah, mereka sadar. Apa katanya? Walau inna lillahi wa inna ilaihi segalanya datang dari Allah segalanya akan kembali kepada Allah dengan pelaksanaan ibadah puasa kita sedang dilatih melaksanakan kesabaran karena apabila tidak sabar lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang paling rugi adalah kita semua betul? Betul? ayo pikirin kalau terjadi gejolak kalau terjadi keributan yang rugi kita wong cilik ini, betul? karena itu tetap jaga kesabaran yakinlah satu saat Allah pasti akan menolong kita keluar dari kesulitan ini betul? Kalau satu saat kita harus melepaskan harta yang kita sayangi, kenapa tidak kembali kepada innalillahi? Dulu pun, waktu lahir ke dunia ini, tidak ada harta yang saya bawa. Betul? Ayo, waktu lahir ke dunia ini bawa apa? Hah? Bawa duit? Bawa mobil? Bawa rumah? Bawa kebun? Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau satu saat kita harus melepaskan jabatan, kenapa mesti sayang? Kenapa tidak ingat innalillahi dulupun waktu lahir ke dunia ini. Tidak ada jabatan yang saya bawa. Betul? Betul? Semuanya dari Allah. Segalanya akan kembali kepada Allah. Maka sabar harus jadi bingkai dari kehidupan kita. Ini sikap yang pertama. Lalu yang kedua, istiqamah. Apa? Apa? Berpendirian tetap tidak mudah tergoncang oleh isu isu. Loh, ini zaman sekarang mudah muncul isu isu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita wong cilik ini nasibnya seperti rumput kering, gampang digoyang, gampang dibakar. Karena itu jaga sifat istiqomah. jangan mudah terpancing oleh isu yang isu yang mau memecah belah semangat kebersamaan kita. Jelas? Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsummastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahsanuun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Summasta kamu Kemudian berpendirian tetap punya sifat istiqamah Tuhan saya Allah Artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah saya tidak akan minta riski kecuali hanya kepada Allah istiqamah orang yang punya mental seperti itu falahaufun alaihim tidak pernah rasa takut yang tidak beralasan betul? jadi biar zaman sulit tidak usah takut ya bu? ini nanti kalau dolar naik terus-terusan pietoh aku ini ya. Rabbun Allah betul-betul ya. Betul? ya. ini nanti kalau harga-harga naik terus ini apa bisa mudik lebaran Rabbun Allah jelas-jelas ya. ini bulan Ramadan bulan dimana kita mendekatkan diri kepada Allah munajat kepadanya minta tolong kepadanya kalau Allah dekat pertolongan pasti datang kalau datang pertolongan Allah urusan pun jadi mudah betul? Uh, saya mau cerita mau dengar enggak? Nabi Yusuf pernah mengalami kemarau panjang tujuh tahun tujuh tahun kita kemarin baru belum setahun kemarau panjang pusing. Betul. Kemarau panjang yang dialami Nabi Yusuf tujuh tahun, tapi Nabi Yusuf bijaksana, wawas mawas diri apa menjelang kemarau panjang Kabulok dipanggil oleh Nabi Yusuf. Hei, Kabulok? ini kita mau menghadapi kemarau selama tujuh tahun kemarau panjang penuhi gudangmu dengan bahan-bahan makanan sebagai persiapan rakyat kita untuk tujuh tahun ke depan maka kapulok kerja keras seluruh gudang-gudang diisi dengan bahan makanan dan zaman itu tidak banyak tikus tahu tikus Tahu tikus? Apa amalan tikus? Tikus itu suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Uang rakyat disuruh nabung di bank, weh, digarap oleh tikus-tikus. Tikusnya pakai dasi. Tapi sama-sama botak Amanat ini dijalankan penuh oleh Nabi Yusuf Sehingga ketika terjadi kemarau panjang Rakyat tidak mengalami kelaparan Kenapa? Antisipasinya jauh ke depan Betul? Betul. Ibu bapak sejarah syarat dengan contoh Hidup adalah pengalaman, dan pengalaman adalah guru yang paling bijak Oleh karenanya, sikap kedua setelah sabar, istiqomah Orang yang punya sifat istiqomah, tidak akan dihinggapi rasa takut Kenapa mesti takut? Oh saya pejabat, kalau berhenti, manganopo Memangnya kalau takut berhenti, lalu tidak berhenti-berhenti Mau jadi fir'aun saya kaya takut jatuh miskin apa kalau takut miskin lalu tidak miskin saya takut mati apa kalau takut mati lalu tidak mati betul Tahun dulu saya bilang ini semua calon jenazah betul cuma kapannya yang kita tidak tahu kapannya yang kita tidak tahu dia datang menjemput siapa saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Entah saudara saudara duluan saya belakangan. Kita enggak tahu. Betul. Mungkin juga saya belakangan saudara duluan. Kita enggak tahu. Betul yang jelas maut itu tidak ngambil kita menurut abjad kalau abjad gampang nunggu habis A mati besok B terus C lalu D saya Z belakangan itu kalau abjad tapi dia datang menjemput siapa saja tanpa pemberitahuan sebelumnya betul Orang yang istiqomah tidak akan dihinggapi rasa takut. Kenapa? Ada Allah dalam hidupnya. Betul, betul. Oh Pak Zainuddin, kalau pabrik minuman keras ditutup, buruhnya bagaimana? Gak usah bingung, roba saja dari pabrik minuman keras menjadi pabrik bandrek bajigur. Misalnya, misalnya tak menghidupkan budaya minuman kita sendiri. Betul, betul. Hatirin yang saya hormati. Ada Allah dalam hidup kita. Rebu Nallah. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti resah? Kenapa mesti gelisah? Laa'ukun alaihim walhamyasyun dan mereka tidak akan bersedih hati. Betul? Kenapa harus bersusah? Kenapa harus bersedih? Susah ya susah, tapi tidak menyusahkan diri. Betul nah Ramadan sudah berapa hari berapa enam ibarat orang berjalan baru seperlima masih panjang jalan yang akan kita tempuh jalannya tidak lurus bertabur bunga di kanan kirinya banyak onak dan duri menanjak dan menurun sekali kaki melangkah ke depan jangan surut mundur ke belakang ini bulan istimewa Ini bulan penuh rahmah dan maghfirah Manfaatkan peluang ini Dengan sebaik-baiknya Melaksanakan puasa Membentuk pribadi Membina takwa Dan mengharap rita dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu bapa, saudara-saudara hadirin Yang saya hormati Ramadan, saudara sudah sering dengar Oleh Rasul dibagi tiga fase. Berapa? tanggal satu sampai tanggal sepuluh masa turunnya rahmah kasih sayang Allah di situ kasih sayang Allah berlimpah ini babak penyisihan Oh sepak bola kalau babak penyisihan pesertanya banyak betul Ramadan tanggal satu sampai tanggal sepuluh babak penyisihan masjid ramai Musallah, full house Melegak, tidak sanggup nampung jamaah Maklum babak penyisihan Seluruh kesebelasan turun bertanding Betul? Kesebelasan yang lemah, yang kurang bagus Main semua Babak penyisihan Tanggal 10 sampai 20 Ramadan Masa maghfirah Masa turunnya ampunan Allah masuk babak semifinal peserta mulai berkuguran tanggal 10 Ramadan ke atas yang tadarus mulai sayup-sayup sampai barisan orang taraweh di masjid mulai mengalami kemajuan barisannya maju mengalami kemajuan maklum tidak semua kesebelasan tangguh ada yang waktu awal turun bertanding sudah ngitung kita sih bakalan kalah pasti. Yang penting main dulu. Ada. Ada yang rajin taraweh karena malu sama mertua. Ada. Ada yang rajin taraweh karena nganter-nganter si doi. Ada. Ada. Ada. Bukan di sini di laut. Jauh puncaknya tanggal 20 sampai akhir ramadhan masa idkun minenna pembebasan dari api neraka ini final kalau sudah final pesertanya tidak banyak pesertanya tidak banyak ya bu ya bu ya pak ya pak bu ya bu pak pertandingan apa saja kalau sudah babak final pesertanya tidak banyak cuma tinggal kesebelasan yang tangguh 20 ramadhan ke atas lihat yang azan sudah aki-aki terawet <tik> <tik> <tik> tinggal satu setengah sob subuh cuma imam berdua tikr <tik> Kegiatan pindah kemana? Ke pasar. Mau lebaran, mau mudik, akhirnya konsentrasi ibadah, puyar. Jalan masih panjang, ini yang saya ingin ingatkan. Jalan masih panjang. Boleh sibuk, tapi jangan melupakan peluang yang diberikan kepada kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan baik yang diberikan kepada kita. Mereka yang keluar sebagai finalis-finalis Ramadhan Dapat penghargaan Apa penghargaannya? Uhuh. Ia keluar dari Ramadhan Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya Bayi Kenal bayi Kenal bayi Masya Allah Bukan fisik bayinya loh Jiwa bayi Suci Bersih Betul makanya bayi tengah malam dicium enak enggak? enak, enak tengah hari enak malam pagi sore enak. bayi kapan saja dicium enak suci bersih coba nenek-nenek <tik> <tik> ayo Mari sama-sama kita berusaha Menjadi bayi-bayi muslim dalam pengertian bersih jiwa kita Baik hubungan kita kepada Allah Dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia Ramadan Perjalanan masih panjang Cobaan masih banyak Tantangan masih berat Karena itu sekali kaki melangkah ke depan Jangan surut mundur ke belakang Darah saudara sekian jumpa kita InsyaAllah lain kesempatan kita jumpa lagi Belum selesai, belum selesai Jangan kemana-mana dulu Saya masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Saya mau ngajak kita berdoa Mau? Duduk dengan tenang Kita sama-sama berdoa Doa untuk kepentingan kita semua Setuju? Kita mulai dengan Al-Fatiha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 satu lagi, di akhir doa nanti kita kumandangkan kalimat Tauhid sama-sama Setuju? Bismillahirrahmanirrahim Amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma rabbana taqabbal minna solatana wa siyamana Wa qiyamana wa tafasyu'ana Wa ta min taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minasy-su'ada'il maqbulin wa la tajalnalna minal asqiya'il mardudin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan kami bermohon kepada Begini banyak karunia yang Kau limpahkan kepada kami ya Allah banyak yang jadi sia-sia di tangan kami kebaikanmu turun setiap saat sementara kesalahan kami naik di hampir setiap waktu Ya Allah, kalau dalam perjalanan hidup ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami lebih banyak marah kami dari sabar kami lebih banyak syukur kami dari keluhan kami dari syukur kami tunjuki kami jalanmu yang lurus yang apabila kami berpijak di atasnya. Tidaklah kami akan tersesat buat selamanya Ya Allah Sebagai bangsa kami tengah menghadapi berbagai kesulitan Dilanda berbagai musibah Kalau musibah ini merupakan ujian Ya Allah Berikan kami kesabaran Dan kemampuan mengatasinya Kalau musibah ini merupakan teguran Ya Allah Berikan kami keberanian melakukan introspeksi Memperbaiki yang kurangnya dan mengurangi yang berlebihan Ya Allah Berikan kejujuran kepada para pelaku ekonomi di negeri kami Jadikan para ulama dan cendekiawan kami Orang-orang yang mengajak dan bukan mengejek Yang merangkul dan tidak memukul Yang memakai argumen dan bukan sentimen Ya Allah sebentar lagi kami akan melaksanakan sidang umum MPR Karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia ini Pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu Dan sayang kepada kami Berikan mereka kekuatan zahir dan batin Untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia Menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran Dan makmur dalam keadilan Di bawah naungan Ridho Selamatkan kami Selamatkan generasi muda kami di dunia ini dan di akhirat nanti jadikan esok kami lebih baik dari hari ini ya Allah rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama afdud ma qultuhu ana wan Yang dimaklum, apa yang dihukum, di atasnya ada nabi dan juga ada contoh. Semoga Allah menghendaki orang-orang yang beriman. Dengan rahmat-Mu, ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penerima Ampun. Dengan rahmat-Mu, ya Allah yang Maha